Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan Perjalanan hidup manusia pasti akan berakhir pada waktunya Maka dunia ini adalah tempat kita bersama mencari peluang Mencari bekal, mengumpulkan pundi-pundi amal Sebagai kebaikan dan kemuliaan Untuk kita bawa perjalanan menuju alam barzah hingga padang mahsyar Untuk itu kami selalu mengajak agar kita bersama peduli Terhadap program kemuliaan bersama radio tercinta Yaitu Kenceleng Tabunganku seperti ungkapan pedagang kelontongan berikut ini yang telah mengikuti program kenceleng tabunganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Mimin. Alhamdulillah. Walau jualannya seadanya, udah uh, rutin ikut kenceleng tabunganku. Kalaupun nggak seberapa, mudah-mudahan menjadi motivasi buat yang lainnya dan ada barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Sudahkah kita menjadi bagian kemuliaan tersebut dan mulailah naik level untuk menjadi koordinator canceling tabunganku di wilayah Anda? Iksan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.